pagi ya b a t Ya selamat siang. s i a silakan. Hukumannya ringan sekali, kicit-kicit. Jangan orang memukuli apa namanya umat lain lagi sedang、uh, beribadah. Hukumannya hanya beberapa bulan. j a n a n jadi lain kali ya mereka berani untuk meng Uh, mengganggu, bahkan membunuh membakar ya kan? contoh yang terakhir aja tuh yang ke, apa, kaum si A itu lagi merayakan hari keagamaan mereka itu mereka dipukuli ya kan?、Okay. ada yang dikebuk diapa negara, negara, bukan negara hukum n a r a para preman、okay. saya beri ke Pak Indra, halo ya siang Bu、oh, siang, Pak Indra, silakan. Uh, saya pikir pemerintah harus tegas Bu dan jeli melihat masalah ini karena kalau dibiarkan ini sebetulnya bibit-bibit、uh, terjadinya islam itu ya、uh, apa ya gangguan untuk negara yang mana mungkin mereka nanti akan mengataslamakan etnis atau golongan atau agama nah, jadi menurut saya kalau memang ada tindakan anarkis ya udah itu kan ranahnya udah pidana bukan lagi untuk mana untuk、uh, religius 私たちはそれを知っている人たちと同じように、私たちはそれを知っている人たちと同じように、私たちはそれを知っている人たちと同じように、 Pembebasan terus kemayau itu harus Ditegakkan, kalau tidak, kapan lagi kita bisa Maju dan kapan lagi、uh, golongan-golongan Tentu r t e yang bisa、uh, beribadai Dengan baik, apakah negara ini、uh, Hanya dikuasai oleh satu Golongan saja, saya rasa gitu Bu Marci Terima kasih Pak Indra Selamat sore Selamat sore Bu Silahkan Pak p a Saya hanya ingin memberikan、uh, Masukan aja untuk Pemerintah パーフィーです。 Iya,、e, menurut saya hal yang seperti ini tidak perlu diangkat lagi、e, Negara kita sudah sangat-sangat、e, menghargai ya kebimika, n tunggalan n i k a ini Ini hanya mungkin terjadi satu, dua, lalu kita tuntut, mesti ada yang dihukum m e Rasanya kondisi yang sekarang itu bukan membahas masalah ini Kalau mau realita yang kita ngomong, ya coba lah, media pers lebih banyak membahas Tentang teman-teman atau saudara-saudara s e m a n g s a kita yang di peretasan, yang di pinggir-pinggir Misalnya di Natuna yang dimana Uh, di Sulawesi Utara, Papua itu coba lebih banyak diekspos dong jangan hanya satu golongan-golongan tertentu gitu, gila n ada ribut nanti yang dibilang ini gak menghargai kebunikan a tapi pelan g sendiri seharusnya juga lebih, lebih berteman, kayak pas CTN nih Nggak, jangan cuma ngomong d i s n i s aja m e l u l u tapi coba sumbangkan orang a ya budayanya kan gak hanya budaya ininya, dia c o b a yang jauh-jauh パーフェリー フィルターの発表はあなたはあなたあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな